Silaturahmi yang mengandalkan semangat kita untuk terus mengkaji, mempelajari, dan mengandalkan kecintaan kita terhadap agama ini. Saya hari ini agak berbeda. Beberapa kali hadir kemarin biasanya saya sendiri ya Bu. Sekarang saya ada berempat ini. Ya mungkin saya terlebih dahulu memperkenalkan. tentu eh, yang pertama saya membawa istri saya sendiri ya yang di paling ujung dekat ibu Vero kalau masalah ya ibu Vero ya hero, saya masih hero, hero. <laughs> ya ibu ibu hero. iya ibu Hero ibu okay, Hero, hero, ibu hero. <laughs> maksud saya ibu Hero di sebelah ibu Hero itu istri yeah, saya yang ketiga saya juga bawa eh, Profesor Susignan mana Profesor Susi Profesor Susi, Susi yang mm, beliau adalah dos, uh, dosen uh, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jakarta hmm. uh, Dan yang keempat saya roh uh, sahabat saya juga Dr. Muhammad Korib, uh, dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sebenarnya kedatangan kami uh, silaturahmi ke USA ini tujuan pertamanya Menerima undangan dari Ohio University Karena makalah yang kami kirim Ternyata terseleksi Untuk dipresentasikan Mungkin nanti Kurang lengkap Kalau saya ber, berbicara sendiri Kita minta nanti Profesor Susi Inang Juga mungkin Bisa memberikan semacam eh, Apa ya Sharing-sharing pengetahuannya Kepada kita Atau ketujukan nanti Dr. Muhammad Borek eh kunjungan kami kemari sangat singkat. Besok sudah berangkat lagi ke rumah Makanya saya ceramahnya ini uh, tidak panjang-panjang. Malu kalau dikatakan ceramah ada guru saya Bang Faisal. <tapi> yang produktivitasnya luar biasa. Selalu saya ikuti eh uh, Tulisan-tulisan beliau yang luar biasa Yang sebenarnya Bibit-bibit e, Kebangkitan peradaban itu Itu hanya bisa dimulai Dengan diskusi Dengan tulis-menulis Dengan banyak membaca Tanpa itu mustahil Sebuah peradaban itu Bisa melakukan Akselerasi yang cepat Dulu para ulama-ulama itu Kenapa bisa peradaban Islam muncul? Karena ulamanya banyak menulis. Setelah ditulis, didiskusikan, dimusyawarahkan, dibedah itu. Kita bisa bayangkan seorang Ibnu Khaldun misalnya, menulis kitab Muqaddimah. Bagaimana dia melihat sebuah kebangkitan itu, semangat, energi umat itu sebenarnya dimulai dari satu kelompok. Walaupun awalnya sifatnya asobi tapi dari sifat kesukuan ini muncul jadi spirit yang terus membesar seperti snowballing. Nah, spirit ini yang seharusnya bisa kita seimbangkan. Ya, kalau spiritnya hanya separuh-separuh Dimana umat Islam sekarang ini mau bangkit. Jadi kita mau ambil atmosfer semangat sahabat dulu yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Banyak godaan-godaan Untuk sahabat eh, Apa ya Yang mempengaruhi sahabat Supaya tidak hijrah dari Makkah ke Madinah Ada yang mengatakan Ngapain hijrah ke Madinah Kita ini di Makkah sudah Establish kok so. Kita sudah punya keluarga Sudah punya pekerjaan Ntar kalau hijrah ke Madinah Mau tinggal di mana Mau makan apa Acep-acep lah Godaan-godaan begitu Tetapi ya ada yang Semangatnya, spiritnya separuh-separuh Ya akhirnya nggak ah, berani hijrah Tapi orang yang memiliki Spirit yang besar Yang hidupnya merasa dijamin Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang yakin dengan Janji-janji Allah Mereka mantap untuk hijrah Meninggalkan apapun yang Harus ditinggalkan Untuk memiliki semangat yang baru Harapan yang baru Cita-cita yang baru Saya kira Masjid Imam Center ini Ini adalah buah Dari ide-ide besar Buah dari spirit yang besar Kalau mau diartikan spirit itu Bisa diartikan roh juga Roh Pemilik roh itu siapa? Allah Allah itu kan Sebagai penggerak awal Nah orang yang berhasil memahami nilai-nilai ruh di dalam dirinya Dia akan terus belajar tentang sifat-sifat Allah Sehingga berakhlak seperti ahlaknya Allah Kan ini Allah itu maha kreatif Jadi nggak usah bicara peradaban kalau kita ini nggak kreatif Karena kita nggak mencontoh sifat-sifat yang maha menciptakan kita Allah itu memiliki sifat Yang memiliki cara pandang yang tentu saja luas Karena Allah gaib Gaib itu kan meliputi segala hal Tidak dikondisikan oleh faktor-faktor eksternal ya Karena itu gaibnya Allah itu adalah sebuah kekuatan Allah tidak dipengaruhi oleh ruang, waktu, oleh cuaca Allah tidak memulai dari yang muda, tua Tidak, Allah bukan seperti itu karena itulah kalau kita mau kuat bikuderotinlah dekat-dekat sama Allah itu intinya kenapa orang hijrah itu semangat dari makah ke madinah karena ruhnya itu sudah mendekati apa ya kebersihan yang luar biasa malu kita kalau belajar dari kekuatan ruh para sahabat sebut saja Abu Bakar Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang kata Rasulullah Ini orang yang imannya kalau ditimbang Dengan imannya sebagian besar umat Islam Imannya Abu Bakar ini lebih hebat Inilah Abu Bakar yang kalau membaca Quran Tidak pernah bisa menyelesaikan Semuanya karena sudah keburu Air matanya berlinang-linang Karena bagi Abu Bakar membaca Quran itu Seperti berkomunikasi dengan Allah Ada keindahan, ada kesyahduan saat membaca Jadi membaca itu tentunya ada rasa, ada talazuh Bukan sekedar dikeluarkan, ada kenikmatan Bahasa Quran yang dibaca dengan penuh kesyahduan, dengan penuh hati Orang pun merasakannya itu Saya beberapa kali menjadi makmum Menyaksikan imam itu bahkan memang menangis Seperti yang dirasakan Abu Bakar Kita penting ketika menjadi makmum ikut menangis. Nah kuncinya memang kesahduan itu. Makanya bukan bukan hal yang bukan hal yang aneh ketika Allah mengatakan amanu Orang yang mengaku beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ketika dia membaca Quran dia baca dengan penuh cinta. Dia baca dengan penuh kesyahduan. Apa bukti kita bertuhan ini? Kalau kesyahduan itu hilang. Apa bukti kedekatan kita kepada Allah? Kalau tidak ada getar-getar cintai. Itu dimulai dari baca Quran. Jadi Abu Bakar baca, menangis, sampai nggak bisa melanjutkan lagi. Suara menangisnya yang keluar. Ini mungkin yang hilang dari diri kita Bapak Ibu saat membaca Quran. Karena hati yang sudah begitu dekat sama Allah Baca Quran seperti berdialog dengan Allah Ya semuanya menjadi apa ya Sepirinya menjadi hidup Inilah yang Abu Bakar Yang ketika ditanya oleh Rasulullah Hai Abu Bakar itu di masjid ada orang yang antri Untuk me mengharap pemberian dari kita Berapa persen dari hartamu yang mau kau beri Abu Bakar Aku bakar bilang, aku mau kasih 100% Ya Rasulullah Rasulullah bilang, jangan 100% Aku bakar Kalau 100% untukmu Apa, untuk keluargamu di mana? Aku bakar mengatakan Kalau untuk aku dan keluarga aku Ya Rasulullah, biar Allah yang menjamin Hasbi Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal maulam Wa disana Semangat ini yang hilang Dari diri kita sekarang Dimanapun umat Islam di dunia ini Sudah kehilangan spirit Jadi nggak usah bicara hijrah Kalau semangatnya ini hilang Kita harus meminjam Mengambil atmosfer semangat itu Supaya Lompatannya pun sama Kita ini umat Islam Menghadapi situasi yang sangat Katakanlah Pada titik nadir yang yang yang membahayakan. Ya. Ada sebuah masjid karena cita-cita yang besar berdiri, tetapi pengurusnya kadang-kadang lebih mengutamakan popularitas, sehingga ketika terjadi kritikan tidak terima, bahkan sampai masuk dilaporkan ke court ke pengadilan. ratusan ribu dolar yang dihabiskan untuk urusan ini tapi tak kunjung-kunjung selesai mana kearifan apakah karena sebuah kritikan sehingga kita menghilangkan kemaslahatan yang harus dibangun di sebuah masjid kegiatan-kegiatan tidak ada ruh kenapa orang lebih mengutamakan keakuan dan keegoisannya Allah itu jadi nomor tiga belas. Pokoknya keakuan yang muncul, kepentingan yang muncul. Enggak soal kegiatan masjid minim. Enggak soal pengajian-pengajian tidak ada rasa. Pokoknya aku tidak boleh mundur. Mana Allah Mana Allah yang selalu dia baca? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka yang besar. Enggak ada itu. Kearifan itu hilang Kalau kita bicara Quran Kita lihat bagaimana Allah Menurunkan Al-Quran dengan penuh kearifan Allah turunkan Al-Quran itu kepada masyarakat yang dimakkah Dengan ayat yang masih pendek-pendek Betul tidak? Itu karena Allah arif Allah tahu bagaimana kondisi kultural Ini kalau di Makkah dikasih ayat yang panjang-panjang bisa nolak ini. Karena budaya jahiliah masih begitu kental Ya budaya eh, apa materialisme, hedonisme begitu tinggi Budaya pelecehan terhadap wanita Budaya mabuk-mabukan Kriminalitas, Kriminalitas yang begitu tinggi Kalau dikasih ayat yang panjang-panjang orang pada nolak Allah saja masih mempertimbangkan Situasi Ini kadang kita yang mengaku orang pintar Yang mengaku ulama nggak melihat situasi bagaimana Jadi hal yang terpenting Bicara hijrah Bicara bagaimana kita harus Mengkaitkannya dengan konteks kekinian Apa yang mendesak untuk kita bicarakan Yang mendesak untuk kita bicarakan adalah <tuh> Bahwa dunia ini sudah seperti global village Dunia ini sudah seperti saat sebesar kelereng Dengan kecanggihan informasi, dengan kecanggihan teknologi Orang tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi Pengetahuan itu sebegitu mudah dicari Kita kalau mengetahui makna hijrah tinggal buka Google, keluar itu Mau, mau berapa ribu macam definisi hijrah Tapi ini kan baru satu titik langkah Ya Hijrah itu sebenarnya bukan sekedar apa yang dideponisikan Hijrah itu sebenarnya adalah sebuah kehidupan Hijrah itu adalah sebuah makna pergerakan Bahwa orang kalau tidak hijrah itu tidak bergerak Orang yang tidak bergerak itu sama saja mati Karena ciri-ciri kehidupan itu adalah bergerak, betul tidak, Pak? Karena itu saya senang kalau diminta bicara hijrah berarti kita ayo sama-sama kita bergerak. Dari mana kita mau memulai? Apa yang paling mendesak di sini? Ya, saya yakin kok. Masyarakat muslim Indonesia yang menjadi jamaah di Masjid Imam Syafi'i ini bisa menjadi pionir. Karena masyarakat yang di Amerika ini kan masyarakat yang sudah pengalamannya banyak jam terbangnya tinggi, pergaulannya luas Jadi uh, dialog itu agak lebih mudah Mohon maaf dibanding masyarakat Indonesia yang kadang-kadang belum pernah ke Amerika ter Terus menjelek-jelekkan Amerika Orang yang datang ke Amerika pun dikritik Dia sendiri belum pernah ke Amerika <kencah> <t |notimestamps|> <talkingsta> Jadi payah mau diajak berdialog nggak nyambung. Ya, ceramah-ceramah saya diundang ceramah oleh uh, pengurus hari-hari uh, besar Islam Ustaz, ada pesanan ini pesanan apa? Tolong ceramahnya yang lucu-lucu Ustaz. Kita itu udah capek datang ke masjid aja sudah syukur, jadi nggak usah diajak mikir lagi. Waduh, gimana? Saya bilang kalau mau lucu-lucu jangandang saya saya bilang saya capek-capek bukan capek-capek rasanya sudah kuliah ya S1 S2 S3 kalau disuruh melawak habis habiskan waktu saya bilang jadi ini masalah kita jadi saya yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah mudah-mudahan lihatkin kita ini kan yang mengikuti pengajian ini kan sudah ada yang lima tahun sudah 10 tahun kan begitu Bapak Israel Sebenarnya orang yang mengikuti ta'alib sudah 10 tahun, 15 tahun itu ilmunya sudah di atas dokter semua itu hmm. Betul gak? Hmm. Iya kan kalau S1, 4 tahun, S2, 2 tahun, 6 tahun, tambah S3, 3 tahun, 9 tahun 9 tahun sudah dokter agama Kita ini yang mengikuti majelis ta'alib sudah 10 tahun ilmunya berarti sudah di atas dokter semua itu Betul gak? 10 <tuh> tahun tapi sayangnya kadang-kadang bukan bukan jamaah yang di sini, jamaah yang di sana. Ya. Udah mengikuti majelis taklim 10 tahun, 15 tahun. Tapi cara pandangnya masih sangat sempit. Masih sangat kaku. Ya, masih terlalu apa ya? memikirkan yang furu'iyah-furu'iyah. Sementara orang lain sudah pakai jet, kita pakai bajaj udah. udah. Syukurlah. Jadi ini yang terjadi. Ayo kita belajar dari semangat ataupun spirit Sahabat akubatat Mungkin kita pernah juga dengar Umar Siapa Umar pun? <tuh> Umar bin Khattab ini sahabat yang Paling kuat spiritual Masing-masing sahabat itu memiliki uh, Karisma Memiliki keistimewaan yang luar biasa Siapa Umar? Umar ini kata Rasulullah Orang yang kalau berjalan Dari arah yang berbeda, ada setan juga yang berjalan. Itu segera cari jalan yang, cari juga jalan yang. Ya, ini hebatnya Umar. Apa kata Umar, aku lebih takut. Aku lebih takut berjalan di belakang wanita, dibanding berjalan di belakang singa yang puas. Kenapa Umar bilang begini, karena ke, sebagian besar kemaksiatan itu berawal dari pandangan yang tak terjaga Di zaman sekarang aneh Kadang-kadang kita nggak mau melihat ketika buka-buka Facebook, udah ada keluar gambar-gambar yang aneh-aneh Ya, udah dengan nomor handphone, udah dengan pinnya, udah macam-macam Kontak saya nah ini godaan orang sekarang ini kan makin kuat Ya <SILENCIO> jadi makanya jadi saya teringat oleh oleh hadis Rasulullah yang yang mengatakan begini iman orang yang paling menakjubkan adalah iman yang orang orang yang hidup beratus-ratus tahun setelah aku walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Tidak pernah mendengarkan ayat-ayat yang aku bacakan langsung ke telinga mereka Tapi mereka kata Rasulullah Mencintai aku Komitmen tentang terhadap syariat agama ini Cinta kepada aku dan cinta kepada Allah Walaupun mereka hidup beratus-ratus tahun setelah Berarti Peluangnya itu ada pada kita Ini kita hidupkan beratus-ratus tahun setelah Rasulullah Tapi kalau kita mencintai Rasulullah Kita kuat terhadap berbagai macam godaan-godaan yang sekarang ini semakin menjadi-jadi. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang memiliki pandai menajukan. Amin. Amin. Umar, inilah sahabat Rasulullah Khalifah yang kedua yang pernah mengatakan kalimatnya begini: Hatiku ini seperti sudah melihat Allah. Hatiku ini sudah seperti melihat Allah. Karena hijab, karena dinding Antara diriku dan Allah Sudah terangkan oleh takwa. Siapa saja yang antara dirinya Dan Allah Sudah tidak ada dinding lagi Sudah tidak ada lagi hijab ataupun penghalang Allah akan perlihatkan kerajaan yang ada di langit Maupun kerajaan yang ada di dunia Kira-kira kalau kita sudah sampai level seperti ini Kayaknya hidup ini menjadi lebih tenang, lapang, tidak mudah kena penyakit, resah, gelisah, kecewa, sedih, iri, jemburu. pernah lihat orang enggak tuh? ada orang nggak bisa mengendalikan keceburuannya sehingga menjadi paranoid. ya pantang sedikit berbuat sesuatu udah cemburu jadi hidupnya seperti layang-layang dikendalikan oleh realitas-realitas yang dia nampak. Orang itu kalau nggak punya kontrol spirit di sini, itu apa yang dia lihat itu menjadi Tuhan. Ketika nonton TV, TV itulah jadi Tuhannya. Ketika dia melihat orang yang dia cemburui, emosinya pun mengucap itulah Tuhannya. Kenapa dia dikendalikan oleh apa yang dia lihat? Pernah nggak lihat orang gitu? Ah, pernah lihat gitu, ya Ini kenapa? Karena nggak punya ruh di sini, ruhnya sudah hilang. Padahal dulu Allah bilang Aku hembuskan sebagian daripada ruh Ruh inilah sebagai pengontrol Inilah sepiri Bedanya Abu Jahal dengan Muhammad Rasulullah apa? Mereka sama-sama punya kulit Sama-sama punya darah Sama-sama punya tulang Secara fisik sepertinya ya Ya Dalam bentuk fisik ya sama-sama fisik Apa yang membedakan? Kekuatan ruh sini. Kalau fisik ya sama-sama punya daging, punya tulang. Ini yang mau kita hidupkan sekarang. Ini yang harus kita jaga. <tuh> Jadi kalau bicara hijrah, harus kita ambil spirit para sahabat. Umar pernah bilang begini. Bagiku hidup ini adalah soal cara kita merespon saja. Ya kalau dikasih nikmat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau datang ujian, ya sabar. Datang nikmat lagi, syukur. Diuji lagi, sabar. Karena segala sesuatu yang bentuknya ujian yang membuat kita sedih kata Umar, sebenarnya nggak perlu terlalu dibesar besarkan. Karena sesuatu yang datang dari Allah pasti baik. Sesuatu yang datang dari Allah pasti baik. Itu yang membuat Umar tetap. Amat damai dalam jalan hidup Inilah seorang Umar Jadi bicara hijrah Kalau tidak mencontoh sifat Umar Seperti ini Tidak <tuh> bisa Abu Bakar Umar Usman Mungkin Bapak Ibu kaget Usman bin Affad itu Kalau sholat tahajud dalam sholat hajatnya dia bisa membaca Quran menghabiskan sampai 30 juz ayat Alquran berapa juz bu 30 juz nah, kalau bacanya pakai roh itu ringan makanya dia bilang orang yang hatinya bersih kalau baca Quran itu kurang terus kurang lagi kurang lagi itu yang bacanya tadi dengan penuh kecintaan Aneh di Jawa Timur kemarin solat tarawih 23 rokat 5 menit selesai Ini dimahana baca gitu. Apa ini Ini sepilih Bagaimana Sahabat Rasul yang keempat Ali bin Abi Tolim Semuanya memiliki kehebatan yang luar biasa Kata Rasulullah tentang Ali ini, waliun. Kan ada lagunya itu Ingat, ingat bu Aku ini seperti gudang ilmu Alilah Pintu masuknya Jadi kalau kita mau belajar Dari semangat Spirit mereka Terhadap hubungan mereka dengan Allah Terhadap Kecerdasan Terhadap realitas Insya Allah kita bisa mengulang kejayaan Islam Sudah terbukti Islam dulu berjaya sampai 700 tahun kok Ya Berapa tahun pak 700 tinggal kita Memanggil mem Meminjam semangat para sahabat Sayangnya ya saya pikir e, Setiap lompatan besar itu Pasti ada kendala-kendala Kalau dulu Rasul mengajak hijrah dari Makkah ke Madinah Itu kan ada kendala, tuh ada yang ikut, ada yang tidak Ya namanya orang mau berjuang pasti selalu ada kendala Nah ujian pertama ketika Rasulullah wafat Rasul wafat sudah muncul dua kubu Kubu pertama sibuk membicarakan suksesi Siapa yang telah akan menggantikan Rasulullah Kubu kedua sibuk mengurus farbuki payah jenazah Rasulullah yang mengurus pardu kifayah ini <kuh> protes sama orang yang sedang suksesi. Kok kalian nggak menghormati nabi sih? Nabi sedang diurus pardu kifayahnya, kalian malah mengurusi membicarakan soal siapa pengganti Rasulullah. Tapi orang yang membicarakan suksesi ini menjawab, "Bukan kami nggak menghormati nabi. Justru kami sangat menghormati menghormati nabi lah." Kami serahkan pengurusan parbu kifayah itu kepada keluarga Kalau kita mau nabuk Ada keluarga kita Ada keluarga kita pak Yang wafat Kita lebih senang kita sendiri yang mengurus satu orang lain Parbu Pastikan kita Maksudnya kalau keluarga kita kan Kita lebih senang kita sendiri Maksudnya eh, Itu alasan Satu kelompok memberikan keleluasan kepada keluarga uruslah urus keluarga Rasulullah. Tapi perdebatan itu begitu alot sampai-sampai jenazah Rasulullah terlambat sampai tiga hari baru dikuburkan karena perdebatan per sangka karena ada burusangka ada prasajian ada prasangka-prasangka yang dia mereka tanam inilah awal-awal kalau pikiran sempit ya akan menjadi-jadi tantangan awal. itu Waktu itu dikumpulkanlah nominator balon bakal-bakal calon yang menggantikan Rasulullah. Tentu saja ada, <tuh> ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman ada Abu Drahman, Abu Drahman bin Auf, ya, dan lain-lain. Nah, ketika harus di dalam bahasa dalam bahasa hadisnya itu ada jarah wetatil, jarah itu harus disebutkan. Record-recornya yang buru-buru apa saja? Ya, setelah itu dilihat takdilnya, kebaikan-kebaikannya apa-apa saja. Jadi dilihat mana besar modorannya, mana besar manfaatnya, jadi dicari. Akhirnya e, waktu Ali disorongkan namanya, ada pendapat yang mengatakan Ali ini kalau soal kecerdasan nggak diragukan. Memang ini orang yang sangat cerdas, bahkan Rasul pun memuji Tapi melihat kondisi umat waktu itu Rasulullah wafat kan umat agak goyah. gamang ditinggal Rasulullah. Ada yang mengatakan suara-suara, kalau gitu kita nggak usah bayar zakat lagi. Karena Rasul sudah wafat. Ada suara-suara, kalau gitu kita kembali ke agama semula. Nah, tantang ini kan realitasnya begitu. Tentu dibutuhkan pemimpin pengganti Rasulullah yang lebih karismatik. Yang lebih berwibawa, yang lebih senior. Jadi dikhawatirkan kalau Ali bin Abi Thalib jadi jadi halimah pertama, orang melihat Ali ini masih terlalu muda sehingga Ali nanti dianggap takut tidak kuat menak me me menghadapi orang-orang yang gan membayar zakat. Tapi kalau Abu Bakar yang yang lebih harismanik lebih senior orang akan takut kalau merani macam-macam. Jadi itu tantangan-tantangan awal. Tapi sampai akhirnya eh pemilihan khalifah pertama, kedua, ketiga ya sampai keempat Ali bin Abi Thalib akhirnya menjadi khalifah keempat. Akhirnya terjadi fitnatul kubra waktu itu. Apakah terjadi saya enggak usah cerita tahkim ya kita sudah bisa baca sejarah misalnya. Tapi muncullah akhirnya orang-orang yang keluar dari barisan Ali Keluar dari barisan Ali Karena kecewa sama Ali mau ber, berdiplomasi Dengan Mu'awiyah uh, Inilah orang yang dikenal khawar Berasal dari kata khawar keluar, keluar dari barisan Ali Inilah orang-orang yang terkenal uh, Semangat ibadahnya bagus Tapi nggak punya ilmu Kurang berdiskusi, kurang bergaul Kurang berdialog Jadi bagi mereka pokoknya kita harus taat kepada Allah Orang-orang yang tidak taat kepada Allah kafir. Kalau yang kafir ini halal darahnya. Jadi memang dibutuhkan semangat untuk spirit beribadah kepada Allah, tapi kalau tidak punya ilmu bahaya juga. Ternyata orang yang tersangka terbukti membunuh Ali bin Abi Thalib itu ya orang yang kaum dari Khawarij ini. Ternyata setelah diselidiki lebih jauh, yang membunuh Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang kuasanya Senin Kamis enggak pernah tinggal yang tahajudnya enggak pernah tinggal dia juga seorang Hafiz Hafiz Quran ini yang membunuh Ali inilah orang yang berpegang kepada uh, firman Allah wa ma'lam yahkum bima'an zalallah fa'ulahiqahumul kafirun yang tidak menghukum dengan hukumnya Allah dia kafir Nah mereka menganggap Ali bin Abi Thalib ini kafir karena sudah mau ber, ber bertahkim ber, apa Istilahnya mau berdialog dengan Muawiyah yang dianggap penipu Jadi dengan menggunakan ayat ini mereka akhirnya mau membunuh tiga-tiganya Mau membunuh Muawiyah, membunuh Ali dan mau membunuh Amr bin As Tapi yang terbunuh Ali, orang yang pertama sangat mencintai Ali tapi akhirnya membunuh, membunuh Ali Nah, kalau ada di zaman sekarang orang-orang yang memiliki paham ekstremisme yang luar biasa, memiliki paham radikalisme terhadap agama ini. Ini adalah embrionya dari Khawarij. Pokoknya main bunuh, main bom, main serang. Ini karena bibit-bibitnya seperti Khawarij. Dia punya semangat untuk mendakwahkan agama tapi nggak punya ilmu, akhirnya ya seperti itu yang dia lakukan. Ya, akhirnya berbagai macam mazhab pun muncul berawal dari peristiwa-peristiwa politik kalau kaum hawarij jelas prinsipnya bagi kaum hawarij orang yang berbuat dosa itu sudah keluar dari islam kalau dia berbuat dosa besar dia sudah dianggap keluar dari islam dan kafir kalau kafir halal darah muncul lagi mazhab yang lain oh, kalau orang muslim berbuat dosa dia itu Uh, soal dia kafir atau muslim Jangan kita yang memutuskan Biar serahkan sama Allah Apa keputusan Allah tentang Seorang muslim yang berbuat dosa besar Biar Allah yang memutuskan nah, inilah Kelompok teologi yang disebut dengan maturi dia Segala sesuatu diserahkan sama Allah Muncul lagi kelompok yang mengatakan Kalau orang muslim yang berbuat dosa besar itu kedudukannya bukan muslim bukan pula kafir. Kedudukannya di tengah-tengah. Mereka menyebutkan dengan istilah manzilah bainal manzilatain di antara dua ini. Nah, ini kelompok Mu'tazilah. Ini. Jadi sebenarnya berbagai aliran teologi itu sesungguhnya bermula ber, dimulai dari politik. Tapi orang yang tiba-tiba menjadi mualaf yang nggak belajar banyak tentang sejarah tarikh tsarih jiroh nabawi semangatnya ini yang mau dia munculkan tapi nggak melihat situasi nggak membaca kondisi terlalu semangat ayo bentuk begini ayo jadikan ini <San> mohon maaf jadi kadang-kadang semangat begini semangatnya perlu kita ambil tapi gayanya yang tidak memiliki paradigma yang holistik terhadap sejarah Islam ini membahayakan ya muncullah orang-orang yang punya semangat tinggi terhadap dakwah tapi nggak didukung dengan pengetahuan pengetahuan yang yang yang kuat seperti Ibnu Khaldun menulis Mukhtadi itu kan dia memahami betul sosiologi masyarakat bagaimana umat is oh, sebuah masyarakat itu terseleksi mungkin karena paham asobiyahnya atau paham ekonominya itu kan harus dipahami kondisi oh, umatnya Rasulullah kan juga kalau mau menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat dilihat dulu kondisi yang bertanya ini Seperti apa ya ada sahabat yang bertanya ya Rasul amal apa yang paling dicintai Allah Rasul nggak buru-buru menjawab dilihat dulu yang bertanya ini siapa ketika yang bertanya adalah orang yang kalau diajak perang suka sembunyi-sembunyi ketika diajak perang tahu tahu hilang aja nih orang Rasul bilang, amal yang paling dicintai Allah adalah jihad. Jadi dia yang selama ini sembunyi kan langsung kena. Kena saja ini. Tapi orang yang enggak mengetahui asbabul huruf hadis ini sedikit-sedikit. Ayo jihad, ayo jihad. Padahal orang yang terlalu semangat begini pernah dulu. Ketika Rasul panggil, kamu mau jihad? Iya Rasul. Masih punya orang tua enggak? Punya ya Rasul. Jaga orang tuamu itu juga bagian dari jalan Jadi ini banyak umat islam ini, Tidak melihat bagaimana asbabul mulut sebuah hadis Ada hadis Rasulullah bunyinya begini Jangan bawa kitab suci Al-Quran Ke negeri-negeri orang kafir Kemudian dia Pahamilah hadis ini mati-matian Bahwa dalam kondisi apapun dimanapun kita enggak boleh bahwa Quran ayat suci ini ke negeri orang-orang kafir Hai saya bilang ini orang seperti ini bahaya pemahamannya memang semangat terhadap memahami Sunnah Rasul tapi kalau dalam konteks sekarang udah nggak cocok lagi Rasul dulu melarang begitu karena kan dulu belum ada ini belum ada pencetak apa itu namanya pencetak Quran apa namanya itu? artinya dulu tuh kan Quran susah ditulis. Jadi kalau mau dibawa nanti kalau dicuri sama orang-orang kafir susah buatnya lagi. Tapi dalam konteks sekarang kita mau ke Amerika, mau ke Eropa, Quran itu banyak dijual di mana-mana. Masa gara-gara hadis -gara itu kita nggak bawa Quran padahal kita bisa baca di pesawat, kita bisa menghafal. Ini orang ini yang begini-begini banyak. Atau lagi itu kan berapi-api. Kalau buka puasa katanya jangan baca doa Allah malah kasutuabi ke itu. Padahal kita dari kecil itu aja doa yang kita ketahui toto ada Ustad melarang doa itu. Alasannya apa? Katanya hadisnya doif. Nah ini orangnya nggak ngerti juga ini. Doifnya sebuah hadis bukan berarti mau dibuang semuanya. Ini kan doa. Kalau doa isinya memang memang jelas artinya apa? Orang kita bahasa Indonesia juga doa boleh kok. Jadi nggak usah dibilang doif, doif karena doif nggak usah dipakai. Enggak begitu kok apa-apa. itu kan di antara ada 10 rijalun hadisnya satu agak kabur. Jadi yang satu kabur ini menjadikan dia doif. Tapi bukan berarti nggak boleh kita pakai. Tetap boleh dipakai untuk untuk apa ya? Motivasi ibadah. Ada sebuah kaidah sebuah kaidah bunyinya sesuatu yang gak bisa dirayu semuanya jangan ditinggalkan semua tapi di, di era sekarang masih banyak ustaz-ustaz yang materi-materinya yang begini-begini berulang-ulang orang yang ditunggu-tunggu kejadian apa masalah yang kita hadapi berbeda yang disampaikan berbeda apa itu mohon maaf Ya, saya kok jadi yakin ceramah-ceramah model-model monolog begini mungkin dua tiga tahun lagi udah nggak laku orang sudah lebih perlu kajian intensif orang perlu bedah buku bedah kitab ini baru ada terjadi sharing pengetahuan kalau sekedar ceramah-ceramah begini para orang merokok nikmatnya ketika rokok dihisap begitu asap hilang hilanglah semuanya begitu bapak ibu dengar ceramah begitu pulang hilang apa tadi yang disampaikan Makanya sebenarnya saya gak setuju Dengan ceramah-cerama -cerama monolog begini Harus pakai sistem yang jelas Nanti Pak Faisal Bisa diskusi dengan kita Bagaimana Masjid Imam Center ini Membuat silabus yang terukur Supaya nanti ketika e, Pertemuannya 8 kali Kayak sistem SKS di kampus itu Jadi nanti sarjana agama Jelas-jelas sarjana, sarjana agama karena pakai sistem silapus terukur betul kan? kalau nggak buat sistem SKS kita 15 tahun, 20 tahun mengaji ya begini-begini aja itu punya gak master-master, gak dokter-dokter padahal orang dokter itu cuma butuh 3 tahun <tuh> jadi ini eh, Pak Amang, Presiden Imam Center kita insya Allah bisa eh, setuju Bahwa mulai ke depan ini pengajian-pengajian Buat sistem silabusnya Apa ini prioritasnya sekarang? Kita ini umat Islam secara politik Di bulan-bulanan, secara ekonomi tertinggal Masih diulang-ulang Bid'ah, Bid'ah Apa ini? Kita mau maju-maju Bukan nggak boleh bicara Bid'ah Tapi prioritasnya Prioritas kita yang paling mendesak apa? Bukan soal bidah bid Ini urusan salam-salaman, bid'ah, ngapain? bicara-bicara begini. kelemahan umat Islam itu kenapa? materi-materi yang disampaikan, hukum-hukum, macerama-cerama suka repetitif, overleaping, materinya berulang-ulang. jadi nggak ada pencerahan di sini. ini masalah kita. ini masalah. jadi kalau mau bicara hijrah bicara kebab ke, bicara Hijrah berarti bicara kehidupan dan tanda-tanda kehidupan itu ada di Amerika. Kenapa lagi lagi ini bukan berlebihan? Kita ini punya potensi yang luar biasa. Kita ini boleh dikatakan masih minoritas, tapi kenyataannya Islam tak terbendung. Ya, Islam tak terbendung. Yang bershadat semakin banyak. Tapi kalau tidak ada follow up, kalau tidak ada tindak lanjut. Ya tetap saja menjadi masalah Jadi Saya ingin mengatakan bahwa Umat Islam ini Harus belajar banyak Dari apa yang diterapkan oleh Rasulullah Apa kata Rasulullah Adda Bani Robbi Adda Bani Robbi Fa'ah Allah Yang langsung menjadi guruku karena itulah aku bisa menjadi baik. Jadi Rasulullah mengatakan yang menjadi gurunya langsung adalah Allah. Jadi kita belajar dari Allah. Makanya kata Rasulullah takhallaq bi akhlakkillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita mau melihat persoalan-persoalan Yang ada dalam Al-Quran Itu harus dilihat Dalam konteks kekinian Seperti apa Kata salah seorang ulama besar Kalau umat Islam ini mau maju Ketika mengkaji Al-Quran Dia harus melihat Al-Quran itu Baru saja turun minggu yang lalu Bukan turun 15 abad yang lalu Supaya dia bisa menghidupkan Quran ya Ini ada orang berapi-api Bicara quran dan Uh, laut misal karena banyak ayat Al-Qur'an bicara tentang laut tapi dia belum survei belum riset tentang laut sementara ada orang yang sudah belasan tahun menyelam di dalam laut melihat bagaimana kekuasaan Allah Tuhan lewat laut kemudian dia baca Quran saya mau tanya lebih hebat mana Pak tafsirannya dengan orang yang baca Quran hanya di atas meja tentang laut dia bicara tafsir tentang laut sementara ada orang yang mengkaji kedua-duanya lebih hebat mana pak tafsirnya belakangan ini yang belakangan dia akan lebih hebat kalau dia melihat uh, juga lautnya umat Islam masalahnya di situ ya buta dia dengan realitas yang sekarang ini kemarin Bill Gates setahun yang lalu kalau tidak salah datang ke Indonesia memberi bantuan 500 miliar. <tuh> Waktu itu presidennya masih Pak ISBI. Tapi beberapa muslim yang cara pemahamannya sempit mengatakan, "Ngapain diterima bantuan orang kafir?" Gini-gini omongannya. Ya Allah. Ini orang dibantu bukan terima kasih gitu loh. <tuh> kalau kita kan berpikirnya begitu dibantu ya Allah jadikan bilgit ini suatu saat bersyahadat kepadamu sehingga dia menjadi seorang muslim dengan kekuatan pengetahuannya kekuatan ekonominya bisa menambah hebatnya dakwah Islam kan begitu kita nggak bisa dakwah memulai dan menghenti orang dunia ini sudah begini alamnya berjalan terus kita nggak bisa mau memutus mata rantai. rantai sejarah sudah berjalan sebegitu lama, ya mana yang bisa kita ajak untuk memiliki potensi untuk dakwah? Kita ajak dengan udhuu hikmah wal hasan. Jadi jangan kita memulai dari nol mengutus mata rantai semuanya. Kita ini kata Nabi adam. Kita ini dari Adam, jadi jangan picik. Tahu-tahu mau memutus rak mata rantai Ya Ada Teman saya Ustadz Sedikit-sedikit bicara Membid'ahkan saya bilang nggak usah banyak-banyak bicara bid'ah Masalah kita sangat besar saya bilang Quran itu saya bilang Rupanya ketika sampai Rasulullah wafat Apa pernah Rasulullah Menyuruh untuk menjadikan Quran itu ditulis menjadi satu mushaf Saya bilang Gak pernah Terus yang menulis dan memerintahkan menulis alquran apa kita tuduh bid'ah? padahal itu nggak pernah diperintahkan rasul. jadi tidak semuanya yang nggak diperintahkan rasul itu bid'ah. <tuh> ya, ya tapi sekarang ini uh, katanya uh, apa katanya uh, uh, ada orang uh, dia mengkritik-kritik orang tahlilan. akhirnya saya mengatakan Gak usahlah bicara-bicara yang begitu, yang mau tahlilan, silahkan. Niatnya silaturahmi, toh nanti dalam tahlilannya juga ada tausiah, gak usah menyalah-nyalahkan orang tahlil. Ini gara-gara ikut tahlilan, atau tau pulang dapat apa bawaan makanan apa namanya itu pak? Biasa. Hah? Berkat ya? Berkat dia buang di jalan, apa yang dikasih makanan kok dibuang? Jadi kan mau bazir juga. Makanya saya bilang Islam itu tidak memutus mata rantai Orang dulu Sebelum Muhammad datang di Makkah Itu budaya tawaf itu Itu kan sudah ada Namanya orang ziarah ke Ka'bah itu kan sudah sejak tradisinya Nabi Ibrahim Tapi kan persoalannya itu ada banyak patung Akhirnya dibersihkan Rasulullah Patung-patung itu Artinya kan tidak memutus mata rambut, tidak dihapus semuanya Bagaimana dulu Rasulullah mengajarkan kita akikah Akikah itu menyembeli dua ekor kambing untuk anak laki-laki Satu ekor kambing untuk anak perempuan Kalau kita berani mau menyelidiki tradisi akikah itu ini, ini tradisi jahiliyah tapi begitu Rasulullah datang dilanjutkan dirubah kalau dulu orang menyembelih kambing untuk uh, untuk patung-patung katakanlah begitu tapi ketika Rasul datang tradisi dilanjutkan tapi untuk tauhid untuk Allah. Jadi nggak usah terlalu banyak kita bicara membid'ah bid'ah Karena banyak tradisi-tradisi yang tidak semuanya dihapus Rasul sepanjang memang itu untuk penguatan tauhid. ya kita nggak usah menafikan tradisi para wali suko me me mendakwakan itu kan dengan kekuatan tradisi. yang ingin saya katakan adalah masalah umat Islam ini sekarang ada pada dimana kita lemah secara politik kita jadi bulan-bulanan, secara ekonomi sebagian e, saudara kita hebat tapi nggak jelas uangnya tak kemana-mana. ini masalah kita ini. Fadal Rasul mengatakan Alaykum bintijaroh fa'in nafiyat misata ashrimin dezekin Umat Islam itu kalau mau maju Harus kuat ekonominya Harus kuat perdagangannya Karena 90% sumber keuangan itu Ada pada bisnis Tapi umat Islam Masih lemah bisnisnya Saya mengusulkan Kalau Pak Awang setuju Majid Imam Center ini mulailah dibuat Mall di mana umat Islam yang di sini nih sembako belanjanya dari Mall Imam Center. Kalau kita itu masing-masing keluarga kita belanja sembakonya dari Mall Imam Center, insyaallah Masjid Imam Center ini lebih terasa hadir. Kita bisa kalau keuangannya lancar produktif, kita bisa mengundang anak-anak Indonesia di sana yang mau kuliah, ambil apa di sini beasiswa didanai oleh Imam Center. Kenapa tidak? Kalau kekuatan ekonomi hebat Nah ini yang disuruh Rasulullah Ini coba kita pergi ke e, Makkah Lihat Sobundir-sobundir itu Kalau kita lihat lah, Ini miniatur Ka'bah kok made in China ini Miniatur Masjid Madinah lho Kok made in Japan ini made in Korea Kenapa kok bukan orang Islam yang buat Karena ini kan kaplingnya orang Islam Oh, ini masalah kita. sampai-sampai mohon maaf bapak ibu boleh nggak setuju sama saya? memang ini bukan pendapat saya. ada pendapat salah seorang ulama dia bilang begini. kayaknya musibah kemarin yang terjadi di Makkah itu. Jatuhnya keren kita kira selesai musibahnya hanya di situ itu atau terjadi lagi tragedi Mina itu sampai makan korban yang jauh lebih besar. Ada pendapat yang mengatakan kayaknya ini gara-gara orang Arab ini terlalu banyak bisnisnya sama Yahudi. Itu hotel-hotel megah itu katanya bukan kata saya lho. Hotel-hotel megah yang ada di Makkah itu itu investasi Yahudi besar kalau kita mau selidiki. udah investasi yang besar. Situs-situs sejarah dihilangkan. Situs-situs sejarah Rasulullah itu betul-betul dibenyakkan. nggak jelas lagi di mana Khadijah oh, tinggal di mana, per perpustakaan di mana, e, macam-macam tempat-tempat yang begitu penting dihilangkan diganti dengan hotel-hotel mewah. Jangan-jangan sikap ini menjadi Allah murka sehingga diuji. Dengan tragedi mina seperti itu Ada lagi yang mengatakan Bisa saja katanya e, Musibah yang terjadi Orang haji itu Kenapa? Karena baru-baru ini Arab Saudi memimpin pasukan Menyerang pemberontak di Yaman Kata salah seorang ulama Bukan kata saya dulu ya Tapi kita sama-sama bisa sharing tentang ini Kok bisa-bisanya Arab Saudi memimpin Pasukan menyerang pemberontak Yaman, tapi brutal begitu loh penyerangannya brutal. Anak-anak ikut pada mati, perempuan yang nggak tahu apa apa pada mati, majid-majid kena abu, kbr pun ikut kena abu, mau menangkap tikus tapi pabrik dibakar. Saya yakin orang Arab itu tahu sebuah kaidah lmasid muqadam alajal mencegah anarkis muqadam harus diinttamakan daripada membuat anarkis yang lebih besar modern yang lebih besar kita sepakat pemberontak wajib dimusnahkan tapi kalau caranya kasar begitu jangan-jangan karena banyaknya korban itu menjadi teguran banyak spekulasi yang mengatakan seperti ini nah ini kan penting untuk kita kaji banyak masalah-masalah kita yang lain di dunia muslim ini tapi itu bisa diselesaikan kalau kita bisa serius mengkaji mencintai agama kita ini sebagaimana dulu para sahabat mencintai agama kalau kita memiliki semangat belajar saya sendiri terus terang malu dengan pak dengan bang faisal ini beliau jauh lebih produktif dari saya kita perlu lampu Faisal, Faisal yang baru di sini untuk bisa memberikan pencerahan. Di LA ada ibu namanya Ika, anak ibu Siti Naisa, suaminya Pak Jamir. Itu salah satu anaknya mendapat beasiswa. Mendapat beasiswa selama 10 tahun dari Bill Gates karena Kecep karena ke kemampuannya lah Saya berpikir Kalau saja suatu saat nanti Imam Center mengundang Ika itu kemari Bicara bagaimana pengalaman dia sehingga dia bisa mendapatkan beasiswa sampai S2-S3 dari Bill Gates kita undang seperti itu Pak. Di Houston ada namanya Rizky Muhammad Rizky anaknya Pak Muharrol Saya sendiri langsung membaca Ada anak Indonesia yang menjadi bedah. Saya pikir ah dokter bedah itu di rumah sakit toto dia dokter bedah pesawat Boeing. Pak. Ini bu pernah ada pak Yu pak Muharri itu punya anak dia sekolah ambil penerbangan di di New York. Tapi sekarang dia dipercayakan keliling dunia untuk membedah pesawat pesawat Boeing yang kalau ada masalah dia dipercayakan. Silakan. Uh, Verifikasi, saya sudah jumpa orangnya. Undang itu, Rizki kemarin Imam Center suruh bicara untuk generasi-generasi kita. Bagaimana pengalaman dia bisa menjadi benda mesin pesawat? Sebenarnya Islam itu dulu berjaya karena integrasi ini. Ulama-ulama itu bukan sekedar paham agama, tafsir Quran yang selesai, tapi mereka paham astronomi. Nah, kita ada profesor ilmu palangnya. Uh, Profesor Susiqna Islam itu berintegrasi Dengan ilmu-ilmu yang lain Teknologi uh, Kimia dan lain sebagainya Kita dulu punya ulama sekelas Ibn Husita yang menulis <tuh> <tuh> Yang menulis al Fi Undang-Undang Pengobatan Tapi buku ini jarang Dibedah, coba nanti Pak Imam Pak Pak Ma, tradisi bedah kitab, tradisi dialog, tradisi e, diskusi itu dihidupkan dengan sistem silabus yang terukur, ya kalau bisa kalau ada penceramah yang diundang, udah didiskusikan dulu sama jamaah. Ayo kita mau bicara apa ini. Jadi betul betul apa yang disampaikan memang sudah maunya kita. Silahkan seminggu sebelum pembicara tampil Itu sudah dikirim handoutnya, nya Poin-poin pentingnya Jadi sehingga ketika nanti sampai hari H-nya sudah pada membaca dan sudah siap untuk mengajukan pertanyaan Dengan tradisi-tradisi seperti ini Insya Allah Kebangkitan Islam itu akan bisa terwujud Saya pikir terakhir Saya berharap Bicara hijrah ini Sebenarnya ada pada kita kita memulainya dari mana? Ya kalau kita memulainya dengan memprioritaskan kekuatan akal, kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi, ya spirit mencintai agama kita ini sebagaimana orang soleh mencintai, dulu mencintai agamanya, mencintai Quran. Insya Allah kebangkitan Islam itu saya pikir just a matter of time, hanya masalah waktu saja. Islam bukan hanya untuk kita memiliki Islam, bukan Islam adalah bagaimana kita dalam proses menjadi Proses of becoming Kita menjadi Islam, otomatis kita menjadi Muslim yang kreatif Yang selalu berdiskusi, yang wawasannya luas Itulah makna hijrah yang sebenarnya Saya kira eh, kita ada dua tamu lagi sebenarnya nih Bangang. Ada Profesor Susignan, ahli ilmu palak Ataupun Dr Muhammad Korim beliau ini ahli dalam bidang Sirah Nabawi yang sejarah peradaban Islam. Saya mau konfirmasi dulu kepada Pak Polis di mana Polis masih memungkinkan atau tidak atau kita buka dialog, enggak apa-apa nanti soal-soal yang terkait dengan sejarah peradaban Islam kita punya Dr Muhammad Korim. soal-soal ilmu astronomi dan ilmu-ilmu falak -ilmu ada Profesor Susiqnath Saya pikir sebagai penutup ya Saya cukupkan sampai sekian bicara hijrah kita ini Masih banyak yang mau disampaikan tapi Saya khawatir Bapak Ibu sudah mengantuk Besok mau kerja lagi Silahkan kita buka ini Sebelum kita nanti tutup dengan doa. Silahkan diskusi kita buka Saya tidak sendiri Ada Profesor Susignan dan ada eh, Dr. Korim Nanti bisa membantu untuk menjawab problem-problem umat kita sekarang ini Ada guru kita Pak Faisal juga nanti bisa ikut menambahkan Untuk pencerahan makna hijrah yang sesungguhnya Saya kira demikian, silakan Pak Wali saya kembali Ya, ya <coughs> Ibu-ibu pertanyaannya boleh apa-apa ya? Mumpung banyak guru di sini. Bapaknya bantu -bantu, bantu. Oh, bantu, silakan bantu. Pak, Pak Prof, silakan ke depan, Pak. Ah, hmm. di bawah apa-apa. Okay. Ya, so, di bawah. <tid> ah. Silakan. Uh, maksudnya kita kayaknya Cukup dialog kalau ada pertanyaan yang terkait dengan uh, keilmuan kedua pembicara yang lain ini nanti mereka akan menjelaskan. Kita akan 10 menit 10 menit dulu Pak masing-masing jadi kita tahu warnanya apa. Oh. <laughs> bagus juga. <laughs> It sounds good. <laughs> kita mau tahu warnanya karena kita baru, -baru ketemu Iya, kalau oh, saya kan seri. Bu, saya warnanya tauhid. udah lama bapak kalau kita udah tahu orang baru ya perkenalan dulu lah kita ya silakan silakan di sini ya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum الحمد لله أنزل القرآن. لَهُ maaf yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, mobil khusus tuan guru kita Profesor Dr Susiknan Askari ahli ilmu falak, kemudian Profesor Dr Bambang Irawan ahli tasawuf, lalu para pengurus Masjid Imam Center ada Pak Awang. pak faisal kemudian ustad lalu pak samino ya oh. ah pak sisno ya yeah. kebetulan samino awalnya <Hawaii. laughs> pak <laughs> faisal kebetulan pak faisal <laughs>. satu daerah sama saya dari medan ah, dari medan <sumir> ujung sumar maaf bapak saya dari bayu mas <sumir> karena dulu tekanan ekonomi icra ke sumatera utara Tapi saya lahir di Tandang. profesor. Ya. <laughs> saya lahir ditandam, di Tandang, di Pinjai tempatnya Kutara Muntan. Bapak Ibu, sebenarnya saya dengan Maryland ini tidak begitu asing, karena berkali-kali saya melewati Maryland. Tapi kalau dalam konteks kami di Kota Medan bukan Maryland tapi Marelan namanya. Karena orang Jawa susah menyebut Maryland, maka disebut dengan Marelan. <laughs> Di dekat Belawan itu ada satu tempat namanya Maryland kata orang dulu ada orang Amerika dari Maryland yang datang ke sana kemudian menamai tempat itu dengan Maryland Karena orang Jawa mau potong kompas mau mudah menyebutkan tempat itu maka disebut dengan Maryland jadi Maryland itu bukan tempat yang asing bagi saya serius huh? tidak saya? non so serious this is a kind of joke so sorry <laughs> bapak <laughs> Bapak Ibu sekalian, uh, saya merasa berbahagia sekali, merasa senang sekali karena diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu sekalian melalui pengurus untuk bersilaturahim. Sebenarnya saya dengan Profesor Sisingman kemarin ingin langsung terbang dari Jakarta Abu Dhabi kemudian menuju ke Ohio, tapi mendapat gangguan di tengah jalan. Doktor Bapak Irwan on saya. Kalau hanya sekedar seminar ke Ohio lebih baik tidak saya berangkat, kata beliau. Beliau mengatakan alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita membangun silaturahim lebih luas lagi dengan komunitas masyarakat Muslim Indonesia. Yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat Terakhirnya kami, Bapak-Ibu sekalian Bersilaturahim ke New York kemarin Kemudian ke Washington DC Lalu ke Virginia Thank you very much, my sister Mbak Sarah And thank you very much for Brother Thomas For your excellent service As long as we stay at your home Please I cannot speak English well. I use broken English this time. Bahasa Inggrisnya broken ini. Dan akhirnya kami dapat bersilaturahim kemarin. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Meskipun Profesor Bambang Irawan menyampaikan fokus saya pada sejarah peradaban Islam tapi tentu. Saya tidak ingin berbicara tentang peradaban Islam pada malam hari ini. Cuma saja saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hijrah itu pada hakikatnya merupakan sebuah momentum perubahan bagi kita untuk melakukan sebuah evaluasi diri. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang selalu melakukan evaluasi diri dalam hidup Itu digolongkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu Kalau seandainya kita kaji masalah ketahuan itu Ini merupakan sebuah hal yang cukup menarik Kemudian hal yang cukup bisa menimbulkan rasa ingin tahu bagi kita Ketahuan itu bukan merupakan sesuatu yang sederhana Tapi merupakan sebuah predikat yang diberikan Allah ta'ala Dan itu bersifat komprehensif Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semua dalam waktu sekitar 5 menit ini untuk menghaji apa yang disebut dengan taqwa Taqwa itu bukan hanya sebatas bagaimana kita takut kepada Allah Tapi taqwa itu merupakan sebuah bentuk kehati-hatian kita dalam konteks kehidupan ini Nah di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 133-135 Bapak Ibu Allah menjelaskan kepada kita Apa yang disebut dengan orang yang bertakwa itu? Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa Jadi orang-orang yang bertakwa itu Adalah komunitas manusia Yang akan mendapatkan sorga Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang luasnya seluas langit dan bumi Lalu siapa? Orang yang bertakwa itu dan ciri-cirinya apa itu? Allah menjelaskan <tuh> Ada beberapa karakteristik Dari orang-orang yang bertakwa itu Bapak Ibu Yang pertama adalah orang yang gemar infa dan sodako Para ulama sedikit memperdebatkan secara etimologi, secara kebahasaan Apa sih beda infa dan sodako Tapi secara umum maknanya sama Infa adalah pemberian kita kepada orang lain dalam wujud materi Sementara sodako lebih luas lagi Sodako itu selain diartikan dengan infa Juga pemberian kita kepada orang lain secara non materi Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, akhi Senyum kamu pada sahabatmu merupakan sodakoh. Jadi ibu-ibu ketika mendengar ceramah saya misalnya tersenyum itu pada kita dia kepada saya. Termasuk membahagiakan orang lain itu juga merupakan sodakoh. Nah ketika saya ceramah ini ada yang mencatat di situ bapak-ibu sekalian, wah itu. ketika ada sebuah ceramah jemaah mencatat ustadznya bahagianya luar biasa itu <SILENCIO> padahal belum tahu yang dicatat itu mungkin utang piutang dan lain sebagainya <SILENCIO> tapi sudahlah kita berhusnuzon saja buhiro ya kita berhusnuzon saja <SILENCIO> inpa dan sodako nah kata profesor bang bang irawan beliau selalu menyampaikan kepada para jemaah bahwa kalau kita kaji ayat-ayat alquran itu ternyata sebagian besar itu terkait dengan persoalan Muhammad lah, kemanusiaan diantaranya adalah infak dan sodako itu maka orang yang infak dan sodako itu adalah orang yang akan sehat secara lahir dan secara batin saya tinggal di kota Medan di dekat tembong itu Bapak Ibu kebetulan saya punya teman, teman itu punya tetangga unik Bapak Ibu sekalian jadi tetangga itu orang kaya paling kaya di kampung itu Sudah haji berkali-kali, tapi luar biasa pelitnya Bapak Ibu Jadi teman saya kebetulan hobi sekali mengguncing Saya benci sebenarnya dengan guncingan Tapi ketika didengarkan nikmat juga guncingannya Kata teman saya begini, Mas Gorib saya punya teman ini tetangga Sudah haji berkali-kali, orang paling kaya, tapi pelitnya minta ampun Jangankan uangnya itu dipinta, dosanya dipinta pun nggak dikasih Orang yang kayak gini, Mas Khwareb katanya. Jangankan masuk ke dalam surga. Neraka pun gak mau nerima katanya. Hebat itu, Bapak Ibu. Gunci kan kita benci tak? Tapi ketika ada orang gunci, kita dengarkan nikmat enggak aja. Nikmat <gmatic> betul, Bapak Ibu. Allatina yunfiquna besarra'i wa tarra' Walqatimina al-ghaid. Nah, mengendalikan <tuh> marah, Bapak Ibu sekalian. Ayo, sama-sama kita hijrah. Dari sosok yang awalnya pemarah, menjadi... Jarang marah. Marah itu bukan tidak penting-penting, tapi lihat situasi dan kondisi. It depends on the situation and condition. Tapi kita bukan pemarah, Bapak-Ibu sekalian. Ustaz ceramahnya lama sedikit sudah marah-marah, Bapak-Ibu. Itu enggak tepat juga. <tuh -tuh. Kemudian saling memaafkan. Ini penting. Ini olah-olah dari saya, Bapak-Ibu sekalian. Memaafkan itu dalam ayat ini disebut dengan al -Afina. Itu satu akar kata dengan afwan, artinya menghapus tanpa bekas. Kalau kita punya salah kepada orang lain, atau orang punya salah kepada kita, lalu sudah kita maafkan Bapak Ibu, itu artinya kita kembali kepada titik nol. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci dan lain sebagainya. Ibarat kita menuliskan sesuatu di whiteboard, ada tulisan kemudian kita hapus tanpa bekas, itulah makna dari memaafkan Nikmat sekali Bapak Ibu sekalian kalau seandainya kita saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Iya kan? Cobalah ketika saya ceramah, ada jemaah yang tertidur, sudah saya maafkan semua, nggak apa-apa. Gak apa-apa, <tuk> <tuk> sudah saya maafkan. Saya ceramah sedikit lama, Ustadz Bambang lama, Profesor signan lama, udah sama-sama memaafkan. Enak sekali Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu memaafkan. Jangan sampai terjadi lutut kita bersebelahan, kemudian tangan kita bersentuhan, lisan kita mengucapkan saling memaafkan tapi batin kita masih menyimpan rasa dendam. Ini yang disebut dengan hipokrasi atau kemunafikan wallahu <tuk> Kemudian ciri keempat dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang selalu melakukan ihsan berbuat baik. Siapa itu ihsan Bapak Ibu? Isan itu adalah memberi lebih banyak Mengambil lebih sedikit Kalau ibu-ibu punya tetangga Tetangga itu sakit Kemudian dirawat di rumah sakit Lalu bapak ibu datang Mengunjungi tetangga itu Karena tetangga itu melakukan hal yang sama Kepada bapak ibu sekalian Itu ma'adil namanya biasa Yang luar biasa kita punya tetangga Kerjanya Menggunjing air kita Memata-matai kita Menyalah-nyalahkan kita Pada saat dia tertimpa musibah Kemudian kita balas musibah itu Dengan berbagai macam kebaikan Itu yang disebut dengan ihsan Sanggup nggak kita melakukan itu Kita mendoakan orang lain kebaikan Sementara orang itu mendoakan keburukan untuk kita Itulah kualitas manusia yang amat luar biasa Ini momentum hijrah mengantarkan kita Masuk ke ranah itu Bapak Ibu sekalian Nah, kalau kita mampu melakukan itu, inilah insan-insan yang tercerahkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya enggak akan lama-lama kelihatannya kok sudah khusus semua Iya, <tik> <tik> <tik> khusus semua. Ada juga yang serius memperhatikan saya, tapi tembus ke belakang. <tik> Tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Bambang kan materi yang dalam komprehensif. Membakar semangat kita untuk... menciptakan sebuah civilization ya, menciptakan sebuah peradaban. Civilization itu kan peradaban. Manusia yang beradab itu kan disebut dengan civilized kan. Lawannya itu badawa. Badawa itu orangnya badui. Maka ada Arab badui yang tidak taat peraturan itu Arab badui. Ada enggak orang Indonesia yang tidak taat peraturan? Ada, Indonesia badui namanya. Iya. Coba tengok bapak ibu sekalian itu, khususnya di kota Medan ya. Kalau kita datang ke kota Medan, tuh banyak yang tidak taat peraturan itu bapak ibu sekalian. Lampu merah dilanggar, kemudian macam-macam bapak ibu tuh di kota Medan. Saya stres betul. Makanya saya mencari suaka ke Amerika untuk tinggal di sini, nah, kalau memungkinkan. Kemarin, kemarin ada tuh orang Malaysia yang datang ke kota Medan tuh, Dicebut oleh sopir taksi di Bandara Kuala Namu. Sampai masuk Kota Medan, Bapak Ibu, ada lampu merah itu ditabrak sama supir taksinya. Orang Malaysianya bertanya, ini kan lampu merah, mestinya berhenti. Kenapa terus saja? Kenapa ditabrak? Nah, menabrak lampu merah di Kota Medan itu tanda berani katanya. Hehehe, <tose> <tose> kuat. <ini. tose> ada lampu merah kedua masih ditabrak juga. Orang Malaysianya itu bingung, kenapa masih terus juga? Lalu supir taksinya mengatakan, ini tanda lebih berani katanya. <tose> Pada saat lagu merah ketiga, ditanya juga, kenapa masih ditabrak? Inilah medan, katanya. Itulah medan badui tadi. Tidak taat peraturan. Nah, ijarah mengantarkan kepada kita, agar kita berada dalam satu kondisi yang baik, kemudian kita pindah kepada sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik. Saya yakin dan percaya, seperti kata Ustaz Bambang, bahwa kebangkitan Islam di dunia itu salah satunya akan muncul dari Amerika Serikat ini, Bapak Ibu sekalian. and i am so happy to be here because this is the first time for me to be in america yeah i have been dreaming for such a long time to be here you see saya nunggu udah 30 tahun baru sekarang lah <laughs> bisa terbang. Baik kepada Allah Subhanahu wa kita kembalikan akhirul kalam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Prof di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wasyukurulillah Walahola walaku Walahilhamillah Ibu-ibu, Bapak-Bapak Yang saya hormati Tadi saya sudah dikenalkan Tapi mungkin lebih after Saya kenalkan sendiri Saya aslinya LA Lamongan asli. asli. Oke. Saya kira dari kedua ustadz itu sudah komplit. Karena saya terakhir tentu tidak perlu banyak banyak. Ya taruh saja. Tadi tentang Kebagian Islam saya kira ini problem kita bersama. Saya melihat, ya apa yang disampaikan Ustadh Bambang yang terkait dengan sedikit yang saya pelajari, yang tadi saya sudah berbincang dengan sesepuh kita Bapak Faisal adalah problem. tentang melihat bulan itu orang lain sudah menginjak-injak bulan kita masih rebut tentang persoalan ngintip bulan itu di negara kita persoalan ngintip bulan ini menjadi problem orang lain sudah kemana-mana ngintip aja problem ini ini problem besar kita itu apa persoalan yang terjadi adalah penguasaan penguasaan saint dan kita kita masih problem. Dan ini saya kira saya melihat di sini luar biasa. Saya banyak apa ya selama perjalanan ini mendapatkan banyak inspirasi. Mudah-mudahan itu bisa memberikan masukan bagi perkembangan umat Islam di Indonesia. Yang menjadi masalah yang Sampai sekarang, belum selesai itu, sebetulnya kita belum punya kalender Islam, yang pak -mak. Kita masih ribut, kalau mau datang Ramadan, kapan. Ibu-ibu ini agak problem, kapan memasaknya? Ya, saya nggak tahu di sini, mungkin tidak ada masalah. Ya, kalau mau kita cuti, ya. Nah, itu, itu yang dialami. Betul, dialami di Eropa dan di sini, saya kira begitu, kalau kita di Indonesia. Masih ada dua juti, tanggal merahnya itu masih ini. Tetapi ibu-ibu problem kalau tidak jelas, sudah menyiapkan lontong ketupat ternyata lebarannya tidak jadi besok. Maka basi semua kan itu. Nah, ini saya kira perlu diselesaikan, maka ini adalah membangun peradaban. Nah, saya ingat ada cerita ini ibu-ibu, ya agak serius dan ini, Abu Nawas saya kira sangat terkenal kan. Abu Nawas itu tokoh yang di dalam sejarah sering disebut, sejarah yang tidak ini ya. Pada suatu hari Abu Nawas ini dipanggil oleh Sang Raja, kemudian Abu Nawas ta'al, kesinilah Abu Nawas, tolong jaga pintu saya ini. Saya mau pergi. Kemudian Raja pergi. Tidak lama kemudian perut Abu Nawas stimulus, ya, stimulus. pergilah ke belakang. Karena dia mendapatkan amanah untuk menjaga pintu tadi itu. Dicopotlah pintunya, itu ke ke belakang Maka setelah apa, setelah membopong itu pintunya akan terbuka Ada orang lewat, kok lihat barang-barang itu menarik gitu Masuk dan dibawa Kemudian selesai ke hamam, kembali si Abu Nawaz ini Masang lagi pintunya Kemudian Raja pulang, masuk ke rumah, lihat barang-barangnya habis, lalu tanya pada, gimana kok bisa seperti ini, barang-barang saya kok tidak ada, kata Abu Nawas ceritanya. Tadi ketika Raja berpesan bahwa pintu ini supaya dijaga, perut saya, Ulas. Kemudian saya pergi ke belakang Dan pintunya saya bawa Ini secara apa ya Abu Nawas orang yang jujur Yang amanah Tetapi tidak punya ilmu Amanah saja di dalam hidup ini tidak cukup Kalau tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang cukup Nah itu tadi yang diriakan oleh Ustaz Bapak Saya kira banyak terjadi di kalangan kita banyak orang jujur, tetapi karena tidak ini dipermainkan cara memahami agama juga begitu bisa terjadi terlalu tulus membaca Alquran tetapi tidak punya pengetahuan yang mendalam akibatnya juga fatal maka antara agama dan sains itu saya kira tidak bisa bisa tetapi ini kadang-kadang agamanya kuat, sainnya tidak kuat. Sainnya kuat, agamanya tidak kuat. Ini jadi masalah. Maka kedua-duanya saya kira penting. Maka fondasi yang utama itu ikhlas saya kira. Ada contoh lagi. Pada suatu ketika seorang bapak ini kebetulan punya menantu hafid, Kagak datanglah tiga pemuda, secara barang-barang semuanya hafid, tapi penampilannya berbeda-beda. Yang satu namanya Lukman, lalu diminta oleh bapak ini, tolong baca surat Lukman. Dibaca dengan baik gitu. Lalu yang kedua namanya Yusuf. baca surat yusuf. Nah yang terakhir ini, dia ketawa tuh, nama saya Ali Imron. Tentu lebih panjang dibandingkan yang kedua tadi. Tapi biasa dipanggil gudu. Bacalah gudu. Tetapi orang tua itu kan biasanya punya sen. dari ketiga ini nampaknya meskipun yang dibaca kulbu wajahnya ini ada kepulusan <SILENCIO> maka makanya yang dipilih <kulbu. SILENCIO> itulah hidup jadi Efras itu luar biasa seringkali di lapangan seperti itu nah ada cerita lagi nih ya, yang ringan-ringan aja di Bogor ada meeting kemudian ada ibu dengan anaknya itu di vila. Pagi-pagi jalan, kemudian bercerita dengan anaknya bahwa kamu besok harus menjadi orang yang hebat, dan belajar yang sungguh-sungguh. Tetapi habis bercerita begitu, Beliau ini membuang sampah senaknya saja. Padahal dia ini perempuan yang setil ya, mohon maaf. Ibu yang yang ini, pakaiannya. Lalu melihat ada Bapak yang di sana itu Tuhan. Kamu besok jangan seperti itu. Hanya apa mengambil sampah-sampah. Kamu harus belajar yang sungguh-sungguh sehingga tidak seperti itu. Kejadian membuang sampah yang tidak pada tempatnya itu sampai tiga kali Kemudian Bapak ini datang menanya kepada Ibu ini Ibu dari mana? Kata si Ibu ini Loh, kalau Bapak dari mana? Berbalik dengan sombong begitu Karena penampilan Bapak ini sangat sederhana Dijawak oleh Bapak itu Saya yang punya villa ini. Dan lalu berbalik, Anda bisa masuk di sini atas izin siapa? Saya dipanggil untuk mengikuti ujian menjadi direktur. Setelah menyatakan begitu, ada anak muda. Datang menemui Bapak ini, kemudian bercerita, menyampaikan bahwa pukul sembilan nanti kita ada rapat untuk memilih seorang diri Maka Bapak ini mengatakan, Ibu ini jangan diberikan kesempatan. Ini apa yang bisa menjadi inspirasi bagi kita? Pendidikan kita seringkali melihat yang nampak. Kita seringkali melihat orang dari segi fisiknya, tapi kita tidak melihat di balik itu. Karena itu di dalam hidup saya kira kita tidak boleh semena-mena ketika melihat penampilan seseorang. Ini prinsip yang saya kira bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Intinya tadi kalau saya berpandangan pondasi kita adalah iman. yang didukung oleh nilai-nilai keislaman dan sudah dijelaskan secara mendalam pengetahuan yang mendalam sehingga umat Islam bisa maju dan menguasai dunia. Saya kira demikian. Mohon maaf ibu-ibu kalau ceritanya kuduh tadi menjadi apa. Saya kira demikian. sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada saya khususnya dan kami bertiga mudah-mudahan menjadi amal baik ibu bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucunya doang kan Huh? <laughs> Tarihan, pasar, lah, pasar. Tau, pasar. namanya siapa? tentang hukum hadis itu memang kalau apa di dalam alquran itu dinyatakan lidakari hadil bahwa bagian laki-laki dan Ada juga jalan. Kalau misalnya uh, keluarga itu bersepakat untuk dibagi sama, itu pun juga memungkinkan. Ada ada pandangan seperti itu. Jadi uh, istilahnya Linda kari Hadil hadilusayin itu apa? Batas maksimalnya adalah dua banding satu. Tetapi kalau misalnya keluarga itu bersepakat, karena mungkin ada Ya, mungkin misalnya perempuan, dia tidak menikmati pendidikan yang tinggi, sedangkan yang laki-laki disekolahkan dan lain sebagainya, ini perlu dipertimbangkan. Ada pandangan Seperti dari itu sebesar kurang itu ya utang, Jadi utang-utang semuanya kemudian dilihat yang diberikan tadi yang diwasiakan kepada kakak itu, ya ini kan sekali lagi ketika proses pembagian ini kan. kemudian untuk diwakafkan untuk perbaikan itu kan bisa didialogkan kepada uh, keluarga bersama tapi yang terkait dengan tadi yang apa wasiat itu itu namanya wasiat wajibah yang harus dilaksanakan tidak boleh lebih dari sepertiga meskipun tidak terjadi hanya ucapan ya kita kita menggali apa komunikasi pewaris kepada anak yang dipilih mungkin lagi-lagi kita orang tua itu kan punya feeling kepada anak masing-masing oh ini kayaknya perlu saya tambah maka disitulah orang tua yang apa yang bijak itu juga memperhatikan itu sebelum beliau apa meninggalkan ada di dalam praktek seperti itu banyak yang sebelum meninggal bahkan ya apa ya apa dalam, dalam, dalam, apa yang, yang seperti itu itu hadis saya berharap satu jawaban untuk sebuah persoalan seperti ini. Ini adalah kasus di mana beberapa ulama kadang juga berbeda pendapat. Terhadap kasus yang Ibu sampaikan itu mengingatkan saya sebuah hadis Nabi la wasiatkan liwaris Setiap anak Yang memang sudah dipastikan Mendapatkan hak waris Dari orang tuanya Itu harus memandalkan kepada bagian Yang sudah ditentukan dalam Quran Tidak boleh orang tua Memberikan hadiah Kepada salah satu anaknya Karena dia sudah memiliki Jatah sendiri, bagian sendiri Dalam warisnya Baik itu tertulis Maupun tidak tertulis Itu dia tidak boleh mendapatkan apapun Berupa wasiat Karena memang Dia sudah memiliki jatah Persentasi sendiri uh, Makanya pendapat uh, Soal ini Itu pasti Memunculkan berbagai macam Pendapat di kalangan ulama uh, Silahkan Ibu uh, Membaca lagi bahwa Tidak ada wasiat untuk orang yang memang sudah jelas bagian warisnya Kalau si orang tua memberikan karena alasan lebih sayang kepada salah satu anaknya Atau alasan yang lain Ini akan menjadi pertengkaran, akan menjadi perselisihan Karena itulah Quran menjelaskan Ayat yang paling tegas membicarakan persentase bagian-bagian itu adalah soal waris. nggak boleh karena lebih sayang dia kasih ini karena sudah jelas ini ya. dari hadis ini sebenarnya kalau yang sepertiga tadi sebenarnya kalau itu diberikan kepada tetangga karena dia sakit dirawat nah itu dia tidak boleh sepertiga ya tidak boleh lebih dari sepertiga paling banyaknya sepertiga itu tapi kalau ya. untuk anak yang memang sudah jelas bagian hadisnya dia walaupun itu tertulis ada pendapat begitu itu tidak boleh ditunaikan, walaupun tertulis, apalagi sekedar omongan, ya. Jadi hadis Nabi lawasiat kali waris itu, itu seharusnya bisa menjadi eh, apa ya, bisa menjadi kujah eh, yang sangat kuat bahwa seorang orang tua tidak boleh memberikan begitu saja karena alasan suatu karena sudah jelas bagiannya. Misalnya ibu sebagai istri kan jelas itu rata-rata bagiannya kan kalau suami meninggal istri kan 1 per 8 umumnya begitu ya ya umum kalau diharapkan kalau ibu mau berharap kalau sebagai istri itu kan boleh minta sama suami istri itu boleh minta suami minta harta. Kalau enggak diminta ya otomatis Apa yang sudah ditentukan ya segitu Maka sebelum suami wafat Ibu boleh minta seberapa yang ibu minta Kalau kasusnya yang seperti ini beda dengan anak Nah kalau ibu minta sama suami Ya mon, harus ada jelas itu e, Harta yang ibu dikasih itu Tapi kalau untuk kasus anak beda e, Kalau untuk kasus anak Orang tua tidak boleh e, Karena alasan tertentu Memberikan Padahal dia e, Sudah jelas hak warisnya setiap persen Saya pikir e, Mungkin ini Lagi-lagi karena perbedaan Pendapat para ulama Ya tentunya Ibu bisa Memegang e, Berfatwa Kata Nabi Istagta Kalau minta fatwalah lewat hati Karena menang sering terjadi perselisihan gara-gara si anak mendapat surat wasiat <tuh> terus dia motot ini kan harus ditunai kan wasiat tapi nggak bisa untuk wasiat yang dia sendiri sudah jelas uh, persentasinya dia tidak boleh menerima itu walaupun itu tertulis apalagi itu masih teromong jadi uh, mungkin ini bisa menjadi tambahan warna uh, cara kita melihat sebuah bang-bang wasil terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bapak saya sangat sayangkan ya. Waktunya itu sangat terbatas kami. Ya. Tapi sebagai eh ini menjadi perhatian kita bersama. Membiasakan sesuatu hal itu dengan bedah buku atau bedah ceramah yang dia persiapkan sedemikian lupa ya dan dengan itu kita dan waktunya tidak bisa sejam dua jam itu ketika kalau memang mau mencari ilmu yang benar. Saya sangat sayak sebetulnya banyak yang saya, yang akan tanyakan juga mengenai keluarga juga sebetulnya nggak nggak usah aja ini. kat gitu ya. <tuh> ya. Tetapi usah e, yang menjadi konsensuskan itu ini ya. E, saya terus terang <tuh> sebagai pengamat agama Islam yang setiap jatuhnya mau jatuhnya bulan eh <tuh> e, Ramadan, satu Ramadan ini terjadi selalu perbedaan dan marah yang tadinya uh, berdasarkan surya juga mengaku dirinya sudah berisak seperti yang diselenggarakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Cuman yang tadinya hilalnya itu dihitung 2% muncul ke permukaan itu sudah boleh Ada lagi menyebutkan 8 persen. Kemudian ada lagi yang menyebutkan umur bulannya itu kurang dari 8 jam. Jadi perdebatannya luar biasa. Yang sudah terbiasa dengan rakyat, kemudian menganggap dirinya dia juga sudah isap. Tapi isapnya pun juga batasan-batasannya dipertinggi, demikian rupa. Nah, karena Islam ini sudah berada di dunia internasional. yang seharusnya Islam sebagai rahmatan alamin tapi rahmatan not alamin di antara sesama umat sendiri kan ini luar biasa karena bulan itu satu dia tidak beranggahi dan ibu sekarang ini suatu-suatu hal yang sudah tidak luar biasa malah dulu waktu orang ke bulan jatuh ke bumi bukan pakai pesawat ulang alim tetapi menggunakan uh, apa namanya, kapsul Di koordinat yang keberapa, suruh kapal sudah menigu, menunggu, menunggu. Gak ada meleset dari titik eh, sekian persen dari titik itu udah bisa ditentukan di mana ini mau dijemput. Gak nyasar-nyasar di Indonesia, gak nyasar-nyasar kemana. Kalau dia berada di Amerika, di, misalnya di eh, lautan Pasifik di koordinat sekian, pasti itu bisa didapat. Nah, kita kan ini susah. Sementara itu kalau kita sholat, kita lihat jam. Aneh. Nah, ini kan untuk generasi yang akan datang ini luar biasa. Ini apa-apaan yang begini katanya? Ya, zaman kita okelah Tapi sebentar lagi anak-anak yang udah ada generasi keempat lagi, ketiga. Ini ramakah ramakah apa ini? Dan ini untuk memelihara keimanan kita, terutama yang berada di luar, yang biasa negara Muslim ini suatu masalah yang besar jadinya. Bisa-bisa itu bisa, juga bisa terganggu Ini hanya masalah kecil Belum lagi masalah-masalah yang lain Masalah-masalah yang sains juga sudah Sudah sama dengan apa yang terjadi di ramalan dilema Dan itu ada di, di, di uh, blog saya itu, Pak. Mengenai masalah biologi, perkembangan uh, Empinologi itu sudah sama Dan sebagainya Jadi ini E, maksud saya, saya tidak bertanya disini cuman inilah masalah-masalah kita yang luar biasa yang dianggap enggak luar biasa, padahal ini luar biasa masa depan karena Islam kan bukan hanya untuk 5 tahun, 10 tahun 20, 30 tahun hitungannya sekarang sudah bukan apa lagi, milenium oh, ribu tahun seribu tahun, milenium dan kita sudah berada di common area yang disebut milium ketiga ini luar biasa Jadi ini, di uh, masa Bang ini menjadi tantangan kita bersama, dan uh, ya secara tradisional kita laluan, dia jadi juga, tapi yang secara yang signifikan semacam ini juga mesti kita tangani dengan baik. Dan kalau perlu kita undang lagi, bapak-bapak yang bertiga di sini, hmm. untuk membicarakannya lebih luas dan ya. lebih dalam lagi insyaAllah. Siap, siap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Allah, uh, terima kasih Bang Faisal Sehingga terus penutup Insya Allah kita baca doa silahkan Baik Bapak Ibu Sebagai penutup Mari sama-sama kita bermunajat Bermungan kepada Allah Tidak ada ibadah yang paling Mendekatkan seseorang kepada hambanya Kecuali doa Doa itulah Bukti bahwa kita benar-benar uh, Merasakan kita butuh sama Allah Lewat doa itulah kita merasakan dekat sama Allah. Lewat doa itulah kita memiliki rasa motivasi yang kuat untuk selalu berhoat. Agar dibimbing oleh Allah Subhanahu SWT. Ilah al-Himniyah wa'liquilinatim sa'liha. Fatiha. Aulikimnasya wa'l-Rajim s-Uqtah. terhadap Alhamdulillah Ya Allah ya Tuhan kami. Penguasa Tuhan yang menghidupkan dan mematikan Yang merencanakan sesuatu yang besar Untuk hidup dan mati kami Engkau ciptakan kami Untuk tujuan yang besar Karena itu bimbing kami Agar selalu melakukan hal-hal yang besar Pikiran-pikiran yang besar Kerjaan-pekerjaan yang besar Engkau lah Yang merencanakan yang terbaik Buat hidup dan mati kami Bimbing kami Allah Agar kami memiliki pemerintahan kami memperlihatkan hal mila bintang hidup ini. kami agar kami dapat mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh ya Allah. Sebagaimana orang-orang solyan terdahulu mencintai Engkau dengan penuh kesungguhan. Dalam ayat Engkau mengatakan Orang yang aku beriman pasti sangat besar cintanya kepada Engkau ya Allah. Ampuni kami yang selama ini cintanya belum cinta yang besar. Ampuni kami yang cinta kami kepada Masih cinta yang biasa-biasa saja Bimbing kami Agar kami bisa memiliki rasa cinta Hadirnya hati Dalam setiap ibadah yang kami kerjakan Ya Allah Ya Tuhan kami Engkau lah yang memiliki cahaya di atas segala cahaya Engkau yang memiliki Nur alam nur Terangi hati kami Ya Allah Damaikan jiwa kami Ya Allah Ampuni kami yang masih banyak lalai dalam hidup ini. Ampuni kami yang sering sibuk dengan keduniaan melulu. Bertahun-tahun, Engkau izinkan kami menghuni bumiMu yang indah ini. Bertahun-tahun pula, Engkau mengizinkan kami menghirup udara, meminum air. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sisa-sisa. Yang pasti engkau amanahkan Kepada kami sampai saat Tambahkan rasa khusyuk kami Dalam beribadah kepada aku Tambahkan rasa syukur kami Kepada Allah Ya Allah Ampuni dosa orang-orang Yang begitu banyak jasa terhadap kami Ampuni dosa mereka Yang karena pikiran mereka Yang karena kerja mereka Bisa terlaksananya sia-sia agamamu di masjid ini Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampun di dosa kedua orang tua kami yang Rom. Sayangi kedua orang tua kami ya Apa yang kami capai, yang kami raih pada saat ini ini semua karena kerja keras dan doa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup sehat sihatkan mereka ya Rom. Bahagiakan mereka. Sementara orang tua kami. Yang sudah engkau panggil Lakukan kuburnya Terangi alam barzahnya Ya Allah Balaslah semua semua amal baik Yang pernah mereka lakukan semasa hidupnya Dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya Allah Jadikan keluarga kami Keluarga yang bertauhid, Keluarga yang di dalamnya Penuh dengan cinta Kasih sayang, kesetiaan Karena engkau ya Allah Jadikan keluarga kami Keluarga yang selalu terang dengan ayat-ayat suci Al-Quran Jadikan kami rindu dengan Al-Quran Jadikan Al-Quran sebagai imam dan ujah bagi kami Ya Allah Berikan kepada kami putra putri yang soleh dan soleha Putra putri yang menyenangkan dan membanggakan hati kami Ya Allah Putra putri yang pandai mengangkat tangannya Mendoakan kami orang tuanya Terutama saat kami sakaratul mon Ya Allah ya Tuhan kami Jika saat ini ada diantara kami Yang sedang kau uji dengan berbagai macam ujian Kuatkan mereka, sabarkan mereka Dengan syukur Hiburlah mereka dengan kekuatan tauhid kepada Allah ya Allah Jika saat ini ada diantara kami Yang sedang kau uji dengan penyakit Angkat penyakitnya ya Allah Sembuhkan dia ya Allah Engkau yang Maha Ya Allah, ya Tuhan, pada saat ini kami bermohon, ya Allah Tenangkan hati kami, bahagiakan kami dengan zikir Bahagiakan kami dengan sujud Bahagiakan kami dengan membaca ayat-ayat suci, ya Allah Jika saatnya, hari ini, dalam waktu dekat ini Engkau akan menurunkan malaikat maut untuk menjemput kami Jujur kami katakan, kami belum siap, ya Allah Ibadah kami masih sangat sedih tapi jika takdirmu mengatakan ajal kami sudah sangat dekat panggillah kami saat kami sedang ingat kepadamu ya rob jangan engkau panggil kami saat kami sedang lalai mengingatmu ya rob mudahkan dan lembutkan sakaratul maut bagi kami ya rob mudahkan dan lembutkan sakaratul maut bagi kami ya rob jadikan akhir hidup kami semua dengan husnul khatimah ya rob ketika ajal itu terlebih dahulu menjemput kami kami hanya bisa bermohon ya rob. Jagalah pasangan kami, jagalah putra-putri kami. Mudah-mudahan mereka tetap konsisten berada di jalan ya Allah. Tetap memiliki kemurnian tauhid, beriman kepada-Mu ya Allah. Allahumma robbana hauri 'alaina fi safarati al-ma'ul wa naj'alna minan ariful afwan min husna. Robbana aatina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بوقن عذابنا والحمد لله ربنا صلحه warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته. لاحقاً، سنتحدث عن هذا. سنتحدث عن هذا. سنتحدث عن هذا. ya عن هذا. سنتحدث عن هذا. tahun setengah yang lalu. Alhamdulillah ini yang kita, ya, komuniti uh, Indonesia Muslim uh, di sini. Uh, tapi tentunya adanya bangunan belum cukup, gitu ya. Uh, kita berharap dari bangunan ini akan bersiar nilai-nilai uh, islami, uh, baik itu ke internal kita, jamaah kita sendiri, maupun juga ke umat di sekitar kita, ya, Nah, oleh karena itu tentunya kita amat berterima kasih atas uh, kehadiran sumber ilmu seperti tamu-tamu kita malam ini yang sharing pengetahuannya dan juga khususnya dari Doktor Mohamirawan memberikan saran-saran yang amat cocok sekali gitu yang kita laksanakan di masjid ini kita tentunya mohon doa supaya apa yang kita ciptakan tersebut terwujud ya Allah dan kami bukan untuk kita di sini semua untuk bapak-bapak untuk mampir kembali Memang, kami juga mohon maaf kalau ada kekurangan atas uh, nama Pak Saro dan Pak Thomas, uh, malam ini nanti Ustaz, uh, rombongan berkenan-menginap di rumah Mas Agus Uman, insya Allah, insya Allah. Uh, ini uh, <laughs> uh, kita hanya bisa memberikan kenangan-kenangan uh, ini, ini apa, uh, bunyinya lucu gitu Ustaz, tapi uh, apa? Uh, unit terapi I just need to go to masjid imam center Tapi kalau di Maknanya sebenarnya mendalam Kalau kita yang mendengar Berkenan untuk memakai ini Soal Saya berikan ada Terima kasih Terima